Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tukatih Wa muslimun يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيبًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَبِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْبَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ wa khairal hadih-hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umori muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bin'ah wa kulla bin'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita di antara nikmat tersebut kita dipertemukan di dalam majelis ini sebagai upaya untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melakukan aktivitas-aktivitas yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi tercapainya kebaikan untuk diri kita keluarga kita dan tentu saja masyarakat sehingga dengan demikian apa yang kita perbuat ini memberikan manfaat faidah yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya Ikhva fiddinu a'zaakumullah Allah subhanahu wa ta'ala telah mewasiatkan kepada kita semua terkait dalam masalah anak-anak sebagai bahagian dari buah hati kita Dalam firman-Nya Yusaikumullahu fi auladikum Allah telah mewasiatkan kepada kalian dalam hal anak-anak kalian sebagaimana dimaklumi bahwasanya yang namanya wasiat Tentu merupakan satu perkara Yang teramat penting Dan Sesuatu yang Harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya Dari apa yang telah diwasiatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Allah mengaruniai kita dengan anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan tentunya hal itu merupakan amanah amanah yang harus kita jaga amanah yang senantiasa harus kita pikul karena sesungguhnya Anak Bagi diri kita Manakala Dididik dibimbing Diarahkan Sehingga ia Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Anak-anak yang soleh Atau soleha Tentu Akan memberikan Kebaikan-kebaikan Bagi kedua Orang tuanya Satu hal yang tidak kita Lalaikan Ketika menunaikan amanah Mendidik mereka, membimbing mereka Hendaklah kita sebagai orang tua Untuk pandai-pandai Memperhatikan mereka Anak-anak kita Jangan sampai kemudian Karena kesibukan Yang ada pada diri kita Kemudian keberadaan anak Tidak mendapatkan perhatian Yang semestinya Kita mencontoh Bagaimana para nabiullah begitu intens begitu penuh perhatian kepada anak-anaknya. Satu contoh misalnya Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam tatkala kematian mendekati diri beliau Namun perhatian kepada anak-anaknya tetap ia lakukan karena memperhatikan kepada anak-anak adalah merupakan salah satu salah satu dari upaya, untuk menjadikan mereka itu menjadi anak-anak yang salih Allah subhanahu wa ta'ala melukiskan peristiwa tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 kisah Nabi Ya'qub alaih salatu wassalam yang begitu perhatian kepada anak-anaknya walaupun saat itu menjelang kematian pada dirinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman antumtum suhada'a idha bara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun Bukankah kalian telah menjadi saksi Ketika kematian hadir Pada diri Yaqub alaih salatu wasalam Saat itu ia bertanya kepada anak-anaknya, "Apakah yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti?" Mereka anak-anaknya Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam menjawab, "Kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Ilah yang satu." Dan kami adalah termasuk Orang-orang yang berserah diri Kepadanya Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini Kita Mendapatkan pelajaran Bagaimana Nabi Ya'qub Dalam suasana Dalam Keadaan Maut akan merenggutnya Namun Perhatian kesungguhan Untuk menyelamatkan Fitrah yang ada pada diri anak-anak tersebut Tetap ia tunaikan Ia bertanya kepada anak-anaknya Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Sebuah pertanyaan Yang merupakan satu bentuk keinginan, adanya ketegasan. Jawaban dari anak-anaknya. Bahwasannya sang orang tua menginginkan agar anak-anak itu berada di atas tauhid yang lurus. Demikian juga. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah dengan menyebutkan sebagaimana dilukiskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Waj'alni wa asnam Ya Allah ya Rabb kami jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaih salatu wassalam adalah merupakan sebongkah harapan agar harapan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dirinya dan anak keturunannya senantiasa berada di atas tauhid senantiasa berada di atas Alhaq Menjadi manusia-manusia Hamba-hamba Allah Yang taat Patuh Kepada Rabnya Inilah Gambaran Yang dilakukan Oleh para Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Banyak mengingatkan kepada para orang tua Agar Mereka umatnya senantiasa Meneladani Apa yang telah diperbuat oleh para ambiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam memberikan bimbingan kepada kita memberitahu memberikan informasi tentang pentingnya memperhatikan kepada anak-anak kita diantara sabda beliau sallallahu alaihi wa ala wasallam hadis yang masyhur hadis sahih disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kullu mawludin yuladu alal al-fitrah fa aba wa huwa yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani Setiap manusia yang lahir setiap anak yang lahir dia dalam keadaan membawa fitrah yaitu dalam keadaan dia bertauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak yang lahir tersebut menjadi yahudikah menjadi nasranikah atau menjadi majusikah penyembah api maka semua itu tentu orang tua Yang akan memberikan warna dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Waaihi Wasallam ini diingatkan tentang peran orang tua peran orang tua untuk memberikan celupan sebooh kepada anak-anaknya sampai sejauh mana kita Anak-anak itu dijaga oleh orang tua Fitrah anak itu dijaga oleh orang tua Sehingga kemudian Sampai akhir hayat Dari anak itu Dalam keadaan Ia berpegang teguh Kepada Ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala ali pun Bersabda Inna allaha sa'ilun kulla ra'in an maspar'ahu Ahafidhu an bay'a Hatta yas'ala rajula an ahli ba'itih Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin yeah. Tentang apa yang ia pimpin Apakah yang dipimpinnya tersebut ia jaga sebaik-baiknya Ataukah ia sia-siakan Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Akan bertanya kepada seorang pemimpin Tentang keadaan ahlul baiknya Tentang keadaan keluarganya Dan sabda nabi sallallahu alaihi wa ala ali wa salam pula Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih Fal imamul ladhi ala nasi ra'in Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih Setiap diri kalian Adalah pemimpin Penggembala Dan setiap diri kalian Akan dimintai pertanggung jawaban Atas apa Yang ia pimpinnya tersebut Seorang pemimpin Di hadapan manusia Ia adalah penggembala Ia adalah orang Yang memimpinnya dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ia pimpin tersebut dan seorang laki-laki ia adalah pemimpin dan kelak ia pun akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang ia pimpin tersebut maka dari hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. kita dapatkan pelajaran Bagaimana tugas kepemimpinan itu ada pada diri kita Tugas untuk mengarahkan anak-anak Kemana ia harus dididik Dan atas bimbingan siapa ia dididik Itu semua adalah tanggung jawab kita Dan kita mengetahui bahwasannya Bahwasannya peran orang tua Adalah merupakan Penanggung jawab Dari seluruh apa yang ada Atau yang terjadi di dalam Kehidupan rumah tangganya Termasuk diantaranya Ia bertanggung jawab terhadap keadaan keluarga Karena ia adalah seorang pemimpin Maka Ikhwafidina azakumullah Seorang suami Seorang ayah Adalah merupakan Pemimpin Maka Tugas dari pemimpin Adalah ia bertanggung jawab Mengarahkan Dari apa yang dipimpinnya tersebut Ia harus membimbing Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengingatkan yang demikian ini Di dalam firmannya Surat At-Tahrim ayat yang enam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 ali bin Abi Talib radhiallahu Anhu menyebutkan yang dimaksud dengan uangfus wa ah kumnar jagalah diri diri kalian dan keluarga-keluarga dan keluarga kalian Ay, maksudnya adalah wa Kh wa abdibuhum. yang dimaksud dengan jagalah diri-diri kalian Dan keluarga kalian adalah ajarilah diri-diri kalian dan keluarga kalian dengan kebaikan. Dan tanamkan adab oleh kalian kepada mereka. Kepada ahli kalian, keluarga kalian, tanamkan adab. Pengertian ini inipun selaras Dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Ketika beliau menafsirkan tentang ayat Yang terdapat dalam surat at tahrim ini Kata Hasan Al-Basri Rahimahullah Yang dimaksud dengan U'anfusatum wa ahlikum nara, ad wa Tanamkan adab Kepada mereka Dan ajari Mereka Dengan kebaikan Dengan akhlak yang baik Dengan akhlak yang mulia Maka Ikhva fiddin a'azakumullah Dari hal-hal Yang demikian ini Kita akan dapati Pelajaran Sebagaimana dikisahkan Dalam kisah Luqman Ketika ia menasihati Anaknya dan itu Dicantumkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Luqman ayat ke 17 hingga 19 Luqman menasihati anaknya Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya dunaya aqimissalata Wa'mur bil ma'rufi Anil Munkar, Wasbir ala ma'asabak Inna dhalika min azmil umur Wala tisa'ir hoddaka Wala tamsi fil ardi marha Inna الله لا يحب كل mukhtalin fakhur Waqsid في masyika Waqdud من sawtika Inna ankaral aswati Lasawtu lhamir Wahai anakku, tegakkanlah salat Dan Perintahkanlah Untuk menunaikan yang ma'ruf Dan mencegah Dari sesuatu yang mungkar Dan bersabarlah engkau Atas apa yang menimpa dirimu Sesungguhnya yang demikian ini adalah Urusan perkara yang penting Janganlah engkau memalingkan muka dari hadapan manusia Karena angkuh sombong Dan janganlah berjalan di muka bumi Dengan penuh arogan Penuh kesombongan Sesungguhnya Allah tidak menyukai Orang-orang yang sombong Dan membanggakan diri Dan sederhanakanlah Di dalam berjalanmu Rendahkanlah, suara, rendahkanlah suaramu Karena sesungguhnya Sejelek-jelek suara Adalah suara keledai Kita dapati Faidah bagaimana Luqman menasihati anak-anaknya tentang salat, tentang amar ma'ruf nahi mungkar tentang kesabaran tentang tidak bolehnya angkuh sombong berjalan di muka bumi penuh dengan kecongkakan karena sengkuhnya yang demikian ini Tidak disukai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak menyukai Orang-orang yang angkuk Dan suka membanggakan diri Demikian juga Menasehatkan tentang Hendaknya Menyederhanakan Di dalam berjalan Merendahkan suara Karena sengkuhnya Sejelek-jelek suara Adalah suara himar ataupun keledai maka ikhwa fiddin a'za kumullah inilah bentuk-bentuk perhatian kepada sang buah hati kita betapa mereka harus senantiasa dibimbing betapa mereka harus senantiasa mendapatkan arahan dari kita kenapa demikian karena sesungguhnya kita pun harus terus waspada kita pun harus tahu bahwasannya syaitan senantiasa berupaya untuk menggelincirkan Bani Adam kita lihat di dalam surat al Araf ayat ke-16-17 Qala fa bima ahwaytani la aqudanna lahum sirata almustaqim thumma la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanahum wa an shimalihim wala tajidu aktharahum syakirin Dan iblis berkata ya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan karena engkau Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Telah memutuskan bahwasanya diri saya itu sesat Kata iblis Maka aku akan menghalami mereka yaitu manusia Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Iblis akan menghalangi-halangi Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Dari jalanmu yang lurus Ini adalah kebulatan tekad Dari Syopan, untuk membelincirkan Bani Adam Kemudian aku akan mendatangi mereka Aku akan mendatangi hamba-hamba Allah tersebut Dari depan mereka Dari arah belakang mereka Dan dari sebelah kanan mereka Dan dari sebelah kiri mereka Maka engkau Maka tidak akan engkau dapati kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur lihatlah bagaimana setan terus menerus untuk menjatuhkan manusia menjatuhkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala agar tergelincir tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus demikian juga kita dapati Keterangan yang demikian ini di dalam hadis Muslim, hadis qudsi. Hadis riyad bin himar al-Mujashi. Dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum atathumus shayatin fadstaltahum an dinihim. Sesungguhnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hambaku Dalam keadaan lurus Semuanya Dalam keadaan Di atas Fitrah yang benar Dalam keadaan hanif seluruhnya Dan sesungguhnya Para syaitan datang Kepada mereka Maka kemudian setan menggelincirkan Bani Adam hamba-hambaku tersebut dari agama mereka. Lihatlah Ihla fidina Azzzaumullah Bagaimana setan sedemikian kuat untuk senantiasa menggelincirkan hamba-hambanya sehingga ia tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya, berbagai macam cara sayatan untuk menggelincirkan Bani Adam ini ya entah itu yang sifatnya syahwat kesenangan-kesenangan terhadap duniawiiya kalau anak remaja ya mungkin ya dipancing dengan ya gi Dipancing dengan game Diiming-imingi dengan game PS, playstation ya. Sehingga ia kemudian melalaikan waktunya ya. Sehingga ia lalai ya. Untuk mengingat Rabbnya Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Bisa juga Dalam bentuk syahwat yang lainnya lawan jenisnya digoda oleh lawan jenisnya anak-anak remaja mulai tumbuh ya. Ya. awalnya mungkin hanya sekedar main HP ya. HP yang bukan HP Android bukan apa HP jadul ya namanya saja HP jadul jangan dijual dulu enggak laku kalau dijual. Tapi melalui HP ini akibat pandangan pertama dia, "Uh, siapa itu?" Ya. dicari nomor HP-nya, sudah dapat nomor HP-nya. Coba di SMS, ternyata berbalas. Ya. setelah berbalas ya, ngobrol sana sini Ya, kangen dengan suaranya Ditilpon Terus Setelah ditilpon Ah penasaran Seperti apa sih rupanya Kalau didekati Kan begitu Setahap demi setahap syaitan menggelincirkan Manusia ya. Setelah bertemu ya Ah tidak enak Kalau bertemu beramai-ramai dalam keadaan ramai tidak enak inginnya berdua-duaan terus demikian setahap demi setahap setan menggelincirkan manusia sampai pada akhirnya walilah setan menjerumuskan kepada perbuatan yang tidak patut ya ini saja rangkaian tadi perbuatan yang tidak sudah tidak patut apalagi sampai terjadi walibillah Hai dan itu banyak terjadi ya anak-anak muda dari kalangan kaum muslimin ya. dengan sebab alat ini tadi ya. apalagi sekarang ya. dengan alat yang canggih ya. entah itu dengan ya, Androidnya dan lain sebagainya bisa mengakses internet dari pojok kamar Dia bisa menerawang jalan-jalan ke berbagai penjuru dunia. Ya, tinggal set, tanya Mbah Google tulis ya, kata kuncinya. Ya mungkin awalnya hanya ingin tahu Jakarta itu seperti apa sih? Tulis Jakarta. Ya, kemudian Mbah Google memberi informasi Yang namanya Jakarta macam-macam Ada Jakarta ibu kota Indonesia Ada Jakarta undercover Kan begitu Ada Jakarta ini dan seterusnya Orang jadi penasaran Apa ini Jakarta undercover Dibuka ternyata gambar-gambar yang tidak senonoh Mulai dari situ Kemudian tercerat ya, Kecanduan Waliyahzubillah setan terus Menguntit Setiap bani Adam Untuk kemudian tergelincir ya. Entah mungkin nanti dengan lagu-lagunya ya Santri-santri sekarang Pinter-pinter Depannya murotel Ujung akhirnya murotel Tengahnya laku Dicek depannya oh murotel Dicek akhirnya oleh istatnya murotel Padahal tengahnya ini Yang lebih hebat lagi Ustaznya belum sampai untuk bisa mengoperasikan Alat canggih itu Santrinya sudah bisa ya. Berapa kali Satu saat dibohongnya Satu nih HP-nya Padahal dia sudah simpan SIM cardnya yang kecil itu Iya Ini adalah upaya-upaya Syaitan Untuk kemudian menggelincirkan Bani Adam dari agama mereka agama mereka dibimbing agama mereka membimbing untuk senantiasa ada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi yaitu tadi ya. Ya. menggoda dengan hal-hal yang sifatnya syahwat kecintaan-kecintaan kepada kedunian dan ini Merupakan persoalan tersendiri ya. Dan bisa juga Menggelincirkan ya. Orang per orang Hamba Allah itu Melalui subhat ya. Melalui subhat Fikiran-fikiran Waduh Kalau anak saya nanti masuk Pondok pesantren Ya masa depan Suram Kenapa suram? Lah itu diajari cuman ngaji tok. Hafalan Quran. Enggak pakai ijazah lagi. Nah, terus nanti kerjanya bagaimana? Padahal anak saya laki-laki. Dia nanti menjadi penanggung jawab rumah tangga. Dia harus mencari nafkah. Lah kalau enggak ada ijazah, mau kerja di mana? Terus kalau tidak kerja, nanti mau ngasih makan apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Melalui apa? Subhat. Masuk. Subhat masuk. Yang intinya dengan subhat itu, menjadikan kita tidak kemudian mengarahkan anak ini untuk belajar agama. Untuk belajar Islam. Sudah nak, kamu sana saja sekolahnya. Ya. Kamu sana, nanti sekolah di sana ada ijazah Kalau nanti kamu ingin belajar Bisa dengan ijazah itu ke Jamiah Islamia di Madinah uh optimisnya Luar biasa ya. Ini subhat ya. Subhat yang ak akhirnya Menjadikan ya, Anak kita jauh dari agama ya. Nah Hal-hal yang demikian Sering kita temui. Ya. Padahal abahnya sudah hatam. Belajar usul salasa. Ya kan? Usul salasa sudah hatam. Ya. Apa itu rob? Sudah hafal. Ya. Allah yang memberikan rizki. Sudah tahu. Sudah paham Allah yang memberikan rezeki Yang mengatur rizki kepada hamba-hambanya. Ya. Sudah tahu, sudah paham. Tetapi karena syubhat tadi sehingga kemudian ia sebagai orang tua merasa was-was akan masa depan anaknya. Semestinya ia sebagai orang tua sudah masukkan anak. Tawakal masa depan Allah yang Maha Tahu. Allah nanti akan mengatur. Rezeki sudah tertulis untuk kalian. Seharusnya sikap itu ada. Ya. Keyakinan itu harus ada Pada diri orang tua Tetapi karena subhat itu tadi ya, Subhat dari setan Untuk kemudian Seseorang tergelincir dari agamanya Waliyalubillah Dan banyak lagi Macamnya setan ya tapi intinya syahwat dan subhat ya, Dengan berbagai macam variannya Dengan berbagai macam Bentuk-bentuknya Ya. Sehingga kemudian ya, Seorang hamba Allah Menjauh Dari ya, agamanya Dan inilah yang dikehendaki oleh Syirah Maka ikhla fiddin Azza kumullah Hendaklah kita berhati-hati Hidup kita di dunia ini Cuma satu kali Jangan sampai Kemudian Salah langkah Ya Ya sudahlah, tidak apa-apa. Anak saya kan masih usia SD ini. Udah, masuk SD saja. Nanti kalau sudah lulus SD, tak pondokan. Ternyata, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, setelah lulus SD, buyar semua. Kenapa demikian? Karena ternyata, anak-anak seusia mereka ini, usia SD ini, usia 12 tahun ini, Ternyata dia memiliki in-group In-group itu Dia memiliki teman-teman setia Di dalam kelompok Ketika udah lulus SD Nah kamu ke pesantren Enggak bi, teman-temanku mau ke SMP semuanya Lihat Kita tidak menduga perkembangan Yang sedemikian pesat Yang terjadi pada diri anak kita Dan saya mengatakan ini Bukan asal cerita Terjadi ya. Terjadi pada keluarga salafiin ya. Yang awalnya dengan optimis Sudah nanti ya. Ya. Setelah saja kita masukkan Ternyata tidak ya. Begitu dibawa ke pendek pesantren Untuk tes masuk Teman-temannya Meng-SMS Ngapain kamu ke pesantren Untuk apa kamu Wah terus ya. Sampai akhirnya si anak ini dibawa kabur oleh teman-temannya Orang tuanya bingung, kemana ini anak? Ini sesuatu yang tidak diduga sama sekali oleh orang tuanya. Ya. Ya. Maka, perkembangan-perkembangan anak yang seperti ini harus kita waspadai. Ya. Jangan sampai kemudian, ya. karena kita ingin, Mencapai hal-hal yang sifatnya Keduniaan Kemudian melalaikan Hal-hal yang sifatnya Keagamaan Apa contohnya melalaikan hal-hal keagamaan Di antaranya Bermudah-mudahan Di dalam Pelanggaran-pelanggaran syariat Ya Wah, kalau begitu Salafi mendirikan saja sekolah formal, umum. Nanti kan kita yang memanage, kita kan yang mengatur. Ya. Apa bisa seperti itu? Ya. Apa bisa Salafi kemudian mengatur? Memangnya negara ini milik, milik kita. Negara ini sudah ada yang mengatur. Pemerintah. Dan Ketika kita masuk ke dalam sistem itu Jangan kira Kemudian di dalam sistem itu Kita tidak diatur Jangan kemudian Mengira kalau setelah Masuk di dalam sistem itu Kita tidak jadi mafa'ul Mafa'ul lebih Kita yang diatur, bukan kita yang mengatur Oh kita bisa Nanti kalau kita durikan sekolah ya. Upacara kita tidak adakan Tidak ada upacara benar Gambar presiden, wakil presiden Burung Garuda Tidak ada Oh hebat sekali Pelajaran-pelajaran akan kita Koles sedemikian rupa Sehingga Islamis Masya Allah Ya Ujian-ujian kita atur sedemikian rupa Sesuai dengan keinginan kita Hebat sekali Kalau begitu Sudah mendirikan negara sendiri ya. Apa kemudian Pejabat-pejabat didiknas ya. Itu kemudian membiarkan begitu saja Ya tidak Mereka pun ya. Melaksanakan tugas Mereka pun punya atasan Yang atasan ini pun harus mendapat Laporan dari Apa yang mereka kerjakan ya. Ketika mereka Monitoring ke sebuah sekolah Akan dicatat Sekolah ini bagaimana Sekolah ini bagaimana Sekolah ini bagaimana Ini sekarang sedang terjadi Kasus Di Cilacap, di ya. Dapat surat apa? surat teguran surat peringatan pasalnya apa pasalnya setelah monitoring ditemukan di ruangan kelas tidak ada gambar presiden wakil presiden padahal di dalam undang-undang ini nih peraturannya ini tidak ada bendera ini, ini, ini. peraturannya ini nih melanggar dan seterusnya dan seterusnya apa kemudian kita mengatakan oh, nanti kita atur. Ah buktinya di sana tuh. Ya. Salafi juga mendirikan sekolah, tidak ada upacara bendera, ya kebetulan di sana. Ya. Nah, kalau mendirikan di Jombang, apa pejabatnya sama seperti yang di sana? Apa pejabatnya sama seperti yang di sana? Karena yang namanya ketentuan itu itu sifatnya nasional. Selama kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Ya peraturannya sama Cuma kalau di sana itu tidak melakukan ini-ini Karena pejabatnya mungkin Coba di daerah lain Jangan jauh-jauh dengan daerah sana anyar Kan pejabatnya melakukan monitoring Begitu ada SMP Al-Irsan Di Tawang Mangu Tidak upacara, langsung Kalau tidak upacara, dicabut izin operasionalnya Ada SDIT al-Albani Tidak upacara Kalau tidak upacara, dicabut Bahkan langsung upacara pertama Inspektur pembina Apa namanya? Pembina upacaranya Langsung ibu bupati Waktu itu perempuan bupatinya Kalau sudah seperti itu, mau apa? Sekian banyak masalah Sekian banyak masalah. Ya. Belum nanti menarik iuran. Yang iuran ini kalau nanti untuk Natalan. Ya disumbangkan ke Natalan. Padahal ini sekolah. Ya. Terjadi, itu terjadi. Ya. Belum nanti pelajarannya. Macam-macam. ya Tahun ini saja 2014 ya, ya, Saya mendapat pengaduan dari seorang Eh kita Yang anaknya disekolahkan Yang katanya sekolah itu sekolah salafi ya, Mengadukan Ustaz Apa betul sekolah salafi Mengajarkan ini Saya lihat bukunya oh, Demokrasi Saya lihat oh, Anak antum baru kelas 2 SD Iya Apa benar Salafi mengajarkan demokrasi? Demokrasi adalah mengikuti suara terbanyak bla bla bla bla bla bla Tugas itu di nilai A oleh gurunya. Tanda tangan gurunya. Namanya jelas gurunya. Loh kalau demikian berarti gurunya menyetujui. Tidak ada bantahan. Tidak ada ruduh, tidak ada penjelasan Sesatnya, faham Demokrasi, tidak ada Bahkan diberi nilai A Lah, kala Anya Salafin Sudah diajari seperti ini nah mau jadi apa? Sudah ditanamkan Tentang Faham-faham yang Menjelisih syariat Ditanamkan Keyakinan dengan tanpa penjelasan bahwasanya pemahaman ini batal. Tidak ada penjelasan. Maka ya. ini adalah upaya-upaya syaitan untuk menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjauh dari agama mereka. Yang awalnya mereka memiliki fitrah yang lurus tapi fitrah ini dirusak diantara yang merusak itu adalah lembaga-lembaga pendidikan yang tidak kemudian lembaga pendidikan itu menjaga fitrah seorang anak jadi kondisinya Seperti itu Ini sekian banyak ya, Tapi kan Syekh Ubat sudah berfatwa Yang di perawang sana boleh Ada pun fatwanya Syekh Ubat Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala Itu untuk daerah sana Tidak boleh diterapkan Untuk daerah-daerah lain Karena kondisi masing-masing daerah berbeda. Fatwa yang untuk daerah Perawang diawali dengan bentuk paparan, penjelasan bahwasanya di sana kalau ingin mendirikan pesantren itu harus memiliki sekian hektar tanah, harus memiliki bangunan masjid, harus ada sakan tempat tinggal untuk para santri. Itu syarat dari pemerintah daerah ya, Karena waktu itu peraturan otonomi daerah Memberikan syarat seperti itu Yang diperawang waktu itu belum mampu Untuk melakukan seperti itu Sementara anak-anak salafiin Ini setiap tahun memproduksi Lancar Produksinya lancar Kalau tidak di Diatur, diurus Dibuatkan lembaga pendidikan Ini bisa kececeran kemana-mana Jadi kondisinya memang Awalnya ingin membuat Membuat apa? Mahat, pesantren Tapi karena syaratnya yang sedemikian Berat Sehingga kemudian Mengambil alternatif itu tadi Madrosa Itu latar belakangnya Ya Nah ini kalau di Jawa bisa membuat pesantren Berarti Tidak berlaku fatwa itu Untuk daerah lain Tidak berlaku untuk jombang Jombang cukup satu rumah bisa Dirikan penuh pesantren ya? Tidak perlu harus ini itu dan lain sebagainya Bisa menyelenggarakan pendidikan Maka ya Yang demikian ini Jangan kemudian menjadi satu yang apa, Menjadi subhat bagi kita ya. Karena Yang demikian ini ya, Secara kondisi Secara ya, Ketentuan Di setiap daerah tentu berbeda ya. Dan fatwanya Syekh Ubad al-Jabir hafizahullah ta'ala Adalah untuk daerah Tertentu Maka Maka disele kita harus mewaspadai betul yang perlunya bimbingan para ulama ya ketika kami para asatizah bertamu ke tempatnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Almadhkholi hafizahullahu taala waktu itu Syekh Muhammad menyatakan sebab Indonesia masuk ke jamiah Jami'a Islamiyah di Madinah. Masuk, masuk. Nah, kemudian Said Lukman menjelaskan, ya Syekh, kalau kami masuk ke sana kan harus ada ijazah syahadah. Sedangkan untuk mendapatkan syahadah itu kami terbentur dengan berbagai macam penyelisihan-penyelisihan syariat. Begitu mendapat penjelasan itu, langsung Syekh Muhammad Ta'ala telah sudah, enggak usah, enggak usah. Para ulama kan paling takut Paling takut terhadap apa? Sesuatu yang melanggar Syariat Tidak bermudah-mudahan Oh sudah, ini nanti kita atur Oh ini, ini, kita Ini Ya menunjukkan jiwa pandangan seorang alim di dalam melihat perkara seperti itu jangan sampai menyelisihhi syariat karena seorang alim tentu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala nah. ini satu kisah Dan apalagi kalau sampai diceritakan Wah, Mengajarkan demokrasi Wah Sudah, habis ya. Ya. Mengajarkan demokrasi Dan buktinya jelas, ada Tulisan tangan dari anak kecil Yang masih kelas 2 SD, ada nah. Jadi Kalau semua bukti itu dibeberkan Kepada para ulama Tanpa menyebutkan siapa yang melakukan Pasti ulama akan melarang Apalagi Kalau kita menjelaskan kepada para ulama Ya Ya syur Di negara kita ini ada model Tiga sistem pendidikan Satu model Yang Madrasah Ada tingkat ibtidaiya Tingkat apa mutawasito Tingkat tingkat tanawiyah, tingkat aliyah yang itu menginduk ke kementerian agama ada lagi yang menginduk ke kementerian agama, tapi itu dalam bentuk pondok pesantren di kementerian agama itu kan ada direktorat pendidikan dinia dan pondok pesantren khusus, menangani pesantren nah, ini pondok pesantren kalau mengikuti pondok pesantren pesantren Sistem penoposaran tren itu tergantung Kiainya Kurikulumnya tergantung Kiainya Pelajarannya Sistem belajarnya tergantung Kiainya Yang diistilahkan dengan sistem Salafia ya. Nanti ada sistem Yang bentuk e, Ketiga Yaitu yang di bawah Dignas ya. SD, SMP SMA Nah, semua tiga bentuk pendidikan Ini semuanya diakui Oleh negara ya. Yang memilih SDSMP Ini mukhalafatnya Penyelewengan-penyelewengannya Kelebihan Kekurangannya ya. Yang bentuk ibtidaiya Sanawiyah, aliyah Ini Kekurangan kelebihannya, yang bentuk Mahat, ponok pesantren, ini kelebihan Kekurangannya, mana yang kira-kira Dipilih, yesheh Kan seharusnya kalau kita mau jujur begitu Nanti Syekh yang akan mutuskan Kan begitu Dan kita yakin Yakin sekali Sistem pondok pesantren itu yang aslam Yang paling selamat Yang paling selamat Ya Itu saja kalau kita daftar ke kementerian agama Khawatir nanti ada pokja Wampok kerja dan seterusnya Kan begitu Yang nanti kumpul dengan sufi Dengan apa segala macam Itu saja kita masih ya, Harus betul-betul ekstra Hati-hati Jadi Ikhufidina azakumullah Itulah warna-warni Keadaan pendidikan Di negara kita Kalau kita tidak hati-hati memilih. Ya. Kalau kita tidak betul-betul memahami. Yang demikian ini akan menjerumuskan. Anak-anak kita. Untuk kemudian. Ya, terjatuh kepada. Penyelewengan-penyelewengan syariah. Waliyadubillah. Maka hendaknya kita sebagai orang tua ya Hendaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kelak Allah subhanahu wa ta'ala Meminta pertanggung jawaban kita Di akhirat nanti Diapakan anak-anakmu Diapakan orang-orang yang berada di bawah pimpinanmu Yeah. kalau kita mendidik mereka sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan rasul-nya ya yeah. yeah. mudah-mudahan itu akan menjadi sesuatu yang meringankan kita kami sudah berusaha mendidik anak-anak sesuai dengan ketentuan Allah dan rasulnya ya yeah. nah, tapi yeah. kalau pendidikan kemudian ya yes membebaskan anak-anak sedemikian rupa ya. fitrah mereka terancam ya. ini belum kita nanti melihat materi-materi ya. pendidikannya ya. yang saya dapati ya. dari pendidikan-pendidikan yang sudah diselenggarakan ya. bukan main ya. penyelisihan- penyelisihan kekan ke, apa secara syariat Ada kisah-kisah Roro Jonggrang Yang mengandung syirkiat Ada kisah-kisah yang Macam-macam ya, Yang menjadikan akhlak Dari Anak-anak kemudian Menjadi Rusak Belum lagi kalau kita Menelisik Siapa yang Mengajari anak-anak kita Ada sekolah Katanya dikelola salafi Rekrutmen gurunya Pengajarnya Dari mana Yang sebelumnya Selama ini tidak terpikirkan Oh ada fulan Dia lulusan ini, oh ada fulan, lulusan ini, ada fulan Lulusan ini Begitu berkembang, oh, harus tambah Pengajar rekrutmen diumumkan di masjid-masjid Akhirnya yang daftar Yang daftar siapa? Ya orang umum pun daftar nah, Kalau orang-orang umum sudah mengajari anak-anak salafi Padahal kata Ibn Sirin Sesungguhnya Ilmu ini adalah agama Maka Perhatikan oleh kalian Dari mana engkau mengambil agama tersebut Dari mana Dari siapa Apakah kita rela Anak-anak kita Dididik oleh orang-orang Dengan latar belakang Yang kita tidak mengetahui Dia belajar mengambil ilmu Dari mana Saya sering mengajukan pertanyaan. Kalau seandainya ada pamflet. Hadirilah majelis taklim. Kajian tafsir bersama Quraish Shihab. Profesor Doktor Quraish Shihab. Antum mau hadir tidak? Mau hadir tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak hadir? Kajian tafsir. Kenapa? Ya, Yang menyampaikan toh? Yang menyampaikan kajian itu Masalahnya kan disitu Itu untuk diri Antum Nah sekarang Untuk anak-anak kita Apakah sikap itu juga diberlakukan Untuk anak-anak kita Justru ada sebahagiaan Dari kita yang mengantarkan Anak-anak kita untuk belajar Di tempat orang yang Yang gurunya tidak jelas Dari mana dia Bisa jadi gusesan IAIN Nuh, kalo Untuk kita Kita tidak mau hadir Tapi untuk anak kita, kenapa kita harus Membolehkan Standar ganda namanya ini Iya. Kalau kita enggak mau ta'alib Dengan orang seperti itu Tapi untuk anak kita Gurunya yang tidak jelas Apakah dia salafi atau bukan Tidak tahu kita Dan dari mana pula guru ini belajar Mengambil ilmunya Kita juga tidak tahu Di tengah ketidakjelasan itu Kita menyerahkan pendidikan Anak-anak kita kepada mereka Adahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Ku anfusakum Wa ahlikum Wa ahlikum ini Jaga diri-diri kalian Dan keluarga kalian, termasuk istri dan Anak-anak kita, jaga Dijaga Yang dijaga itu bukan Hanya diri kita Oh kurisiham, ga hadir Tapi juga anak kita, siapa itu yang mengajari Belajar agama dari mana itu yang mengajari anak saya ini? Harus jelas kan? Firman Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada quan husakum jaga dirimu dirimu saja tidak. Wa ahliikum dan keluargamu. Sehingga dengan demikian Tidak ada alasan Untuk kemudian okay. Ya nanti kan di rumah Tak Luruskan kalau ada yang Sebentar Yang berkuasa Atas hati Anak kita itu siapa Jangankan terhadap hati Anak kita Yang berkuasa terhadap hati kita itu siapa Yang membolak balikan hati kita itu siapa Dari kita Tata Allah subhanahu wa ta'ala Jangan berspekulasi ya. Jangan kemudian bermudah-mudahan Bahwasannya nanti gampang tak Hati manusia Allah yang membolak-balikan Allah yang memberikan hidayah Al-hidayah biadillah Ya alhamdulillah kita dapat hidayah sehingga bisa taklim dengan asatidz dan salaf yang salaf ya. Tapi apakah kemudian anak kita bisa kemudian kita mengendalikan hatinya? Ya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. ya. Karena anak kita sebagaimana tadi dijelaskan adalah amanah Amanah yang harus ya, Kita Tunaikan dengan sebenar-benarnya Amanah ya. Maka ikhufiddin a'zakumullah Lihatlah bagaimana para ambiya Tadi Begitu ya, Penuh Perhatian kepada anak-anaknya Walaupun Maut akan menjemput Anak-anaknya senantiasa ditanya Apa yang akan kalian sembah nanti Maka Azakumullah Apa yang disebutkan Ala ibnul qayyim Rahimahullah Beliau Mengingatkan Kepada para aba Di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud Ibnu Al Qayyim menyebutkan wa aktsarul auladi inna ma jaa'a fasaduhum min kibal al-aba Sesungguhnya kebanyakan rusaknya anak-anak itu disebabkan oleh para aba oleh ayah-ayah mereka Kenapa demikian? Ya karena seorang ayah Dia mestinya memimpin, membimbing Memberikan arahan Kemana seorang anak itu Harus dia arahkan pendidikannya Tetapi karena Seorang ayah Kemudian dia tidak mengarahkannya Akhirnya memilih sendiri Ikut-ikutan Atau bahkan ayahnya Terkena syubhat Kemudian memulihkan tempat pendidikan Untuk anak-anaknya Yang disitu tempat pendidikan itu Banyak penyimpangan-penyimpangan Yang sifatnya syarai Inilah yang Dikatakan bahwasannya Rusaknya anak-anak itu Disebabkan oleh Ayah-ayah mereka. Yeah. Dan karena mereka menyepelekan yeah. meninggalkan yeah. tugas mereka untuk memberikan pendidikan tentang kewajiban-kewajiban agama. Dan sunnah sunah rasul Dilalaikan Tugas ini Kenapa dilalaikan? Karena subhat tadi Anak saya Besok Harus punya pekerjaan Jadi sekolah itu Menuntut ilmu itu Muara akhirnya jadi jadi apa jadi jadi pekerja ini karena subhan tidak ada keinjen pada diri orang tua nak, kamu belajar menuntut ilmu sehingga kamu kelak menjadi orang yang taat kepada Allah taat kepada Rasulnya menjadi orang yang saleh dan dengan kesalehanmu semoga pula Abahmu Umimu bisa mendapatkan Saydah karena doa-doamu nah. tujuannya cuma ketuniaaan orang tua sudah bangga kalau Anaknya ya. Memiliki titel berjejer Profesor, doktor, insinyur ya. Ya. MM, MST, MBA, ALM Dan seterusnya Wah anak bapak sudah jadi orang sekarang Ya, ya memang dulu juga orang ya. Tapi standar masyarakat maksudnya Dia sudah berhasil Dia sudah berhasil Dengan tanpa memperhatikan Apakah agamanya Dia benar atau tidak Apakah dia peduli kepada agamanya Atau tidak Tidak menjadi ukuran Sehingga Arah dunia pendidikan sekarang ini Menciptakan robot-robot Industri Lihat Dunia pendidikan khususnya yang ada di Indonesia Apa muara akhir dari Pendidikan yang ada di Indonesia Menciptakan robot-robot Industri Menciptakan mereka jadi pekerja, pekerja Pekerja Boleh seseorang bekerja Tidak diharamkan Tetapi Pendidikan yang ada sekarang ya, Menjadikan seseorang itu Minim dalam memahami agama Coba dalam kurikulum pendidikan nasional Berapa jam pendidikan agama? Dalam sepekan? Paling dua jam kan? Ada gak pak guru di sini Dua jam kan? Dua jam sepekan Satu bulan? Hah? Empat jam Satu bulan Tiga puluh dua Berapa Empat jam Empat jam Delapan jam Kemudian Dalam satu bulan Berapa Tiga puluh Tiga Masa 4 jam Masa 4 jam Betul 4 jam Pendidikan agama Setahu saya 2 jam ya Taruhlah sudah 4 jam yang terbanyak 4 jam sepekan Itu belum kalau gurunya Tidak rapat Belum kalau gurunya Mungkin ada keperluan atau lain Yang sifatnya darurat Tidak hadir Belum terkurangi ketika masuk Tidak tepat waktu tap bell Mungkin ada 10 menit Seperempat jam Ini dari sisi waktu Dari segi materi Ragam agama apa yang diajarkan Apakah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Salafus Saleh? Jangan-jangan anak kita diajari tentang sifat 20 wujud, qidam baqo, mukhalafatul lil hawaditsi dan seterusnya. Bukan akidah dari Salafus Saleh. Dan seterusnya. Ini kalau kita melihat sistem pendidikan Dan apalagi kalau kita melihat Siapa yang menyusun kurikulum ini Dari kalangan salafi Pakar-pakar dari salafi Tentunya bukan Maka Kalau kita mau Membanding-bandingkan maka Sistem ma'had itu yang Aslam, yang paling selama Ya tapi pondok kita Terlalu amat sederhana Untuk tidak mengatakan pondok kita ini miskin banget Ya kalau memang keadaannya seperti itu Mari kita ta'awun Kalau kita memang sudah Bersepakat nih pendidikan pondok ini yang menjadi alternatif pilihan kita jangan kemudian kita berlepas diri meninggalkan ya. apa yang bisa kita perbuat sehingga ma'ahid pondok-pondok salafin ini kemudian bisa menjadi lembaga pendidikan alternatif yang dipilih Bahkan tidak hanya kalangan salafin Tapi juga orang awal pun ikut Tertarik ya. Untuk kemudian menitipkan anak-anaknya Kenapa kita tidak berpikir Membesarkan rumah kita Kalau rumah kita memang ada kekurangannya Ya, ya maka ya. Perbaiki Kalau gentengnya misalnya bocor, ya jangan ditinggal rumah kita. Perbaiki gentengnya. Ya. Ya. Kalau ada sesuatu yang kurang, maka mari kita sama-sama. Jangan kemudian ya, sudah ya, menitipkan anaknya di lembaga pendidikan yang tidak jelas. Ya, Mencelak pula kepada pondok kita. Dua kali Kesalahan itu dilakukan ya. Sudah mencelak Meletakkan anaknya di tempat pendidikan yang Tidak jelas pun Dimana kecemburuannya sebagai seorang Salafi ya. Terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang memang itu dikelola Agar anak-anak kita selamat ya. Ya. Maka ya, Mari kita ta'awun Kalau memang ya, Di pondok-pondok kita ada Kekurangan-kekurangan Bahkan bila perlu dibantu ya. Dibantu Tidak semata-mata dalam bentuk Yang sifatnya finansial Mungkin tenaga, fikiran Oh, ini ada manajemen yang bagus nih, tidak melanggar syariat. Ustaz, bagaimana kalau kita menggunakan manajemen ini untuk apa? Untuk misalnya supaya zakariah bulanan para santri lancar. Gimana caranya? Sistem pencatatannya dan seterusnya dan seterusnya. Oh ya, bagus. Ya. Kalau memang ingin memberikan sumbang sih. Sehingga tertata dengan baik. Termanage dengan baik. Hal-hal ya. yang demikian ini perlu untuk diperhatikan. Ya. Jangan tinggalkan rumah kita. Jangan celak rumah kita. Ya. Sementara ya. kita justru membesarkan rumah-rumah orang lain yang itu tidak jelas. Ya. Cara pandangnya, cara berpikirnya, rekodnya, dan seterusnya. Bahkan mungkin merusak kepada agama Hal-hal ya. yang demikian perlu Kita sadari Maka Apa yang dinyatakan oleh Ibn Khayyum R.A. Hendaknya menjadi peringatan bagi kita ya, Kerusakan daripada Anak-anak disebabkan oleh Sikap dari Para Abah Orang tua mereka Yang tidak memedulikan tentang pendidikan Kedua Agama untuk anak-anak Tidak mengajari mereka Tentang kewajiban-kewajiban agamanya Sunnah-sunnahnya Oh tapi di sana diajarkan Ini dan itu Iya betul diajarkan Tetapi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti ini Apakah itu berarti Dia memperhatikan ikhtimam kepada agama Justru dengan meremehkan Bermudah-mudahan Itu menunjukkan itimam kepada agama sangat kurang seseorang yang iktimam kepada agama kuat dia akan merasa takut kalau melanggarlam jam 11 sebagaimana tadi dikatakan ada pertanyaan Kalau tidak ada? Tolong dijelaskan Saudara apakah hubungannya manhaj dengan pendidikan? Ya, pendidikan itu sendiri adalah sebuah manhaj jadi ketika kita mengelola pendidikan berarti kita mengelola manhaj situ ya manhaj pendidikan di dalam Islam itu seperti apa ada manhajnya tidak boleh mengajarkan yeah. kesyirikan tidak boleh mengajarkan khurafat ya yeah. Tidak boleh mengajarkan masalah demokrasi Seperti tadi ya. Ya. Jadi pendidikan itu sendiri Diatur di dalam Manhats itu ya. Dan ketika kita menyelenggarakan Lembaga pendidikan Manhatsnya dulu yang harus ditetapkan ya. Pendidikan, lembaga pendidikan ini Manhatsnya seperti apa? Manhats gado-gado Demokrasi Boleh diajarkan Berdusta juga boleh Buat laporan-laporan Kediknas supaya dapat akreditasi A misalnya Dengan meng Mengapa namanya Mengkatrol nilai Istilahnya Memanipulasi Data Misalnya ya. Dan lain sebagainya Berarti kalau melakukan seperti itu Yaitu melakukan Bentuk penyelewengan ya, Dari syariat yang ditetapkan Jadi ketika kita membuat Membaga pendidikan manhaj Harus jelas Oh ini pelajaran-pelajaran Ini tidak boleh masuk ya, Karena bertentangan Itu semua ditentukan atas Manhaj itu sehingga di dalam pendidikan manhat itu harus ada ya. Apakah ijazah itu haram ijazah boleh-boleh saja ya. tetapi proses untuk mendapatkan ijazah itu yang harus diperhatikan ya. proses untuk mendapatkan ijazah itu yang jangan sampai menyelisihi, syariat nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah kalau sampai menyelihi syariat ya, lebih baik kita menjaga diri ya. menjaga diri ya. Apakah dengan tanpa ijazah kemudian hidup kita jadi kesulitan Oh, nanti ditakut -takut. Nanti kalau bikin paspor tuh harus ada ijazah. Siapa bilang? Bikin paspor harus ada ijazah. Nah, itu ada anak kecil umur 6 tahun dibawa umrah orang tuanya. Kan dia harus bawa paspor. Lah 6 tahun sudah dapat ijazah belum? Belum. Kan suka kita dengar seperti itu Artinya itu subhat Sehingga kemudian kita menjadi Was-was, merasa takut Ya seperti halnya sama Nggak punya ijazah, nanti kerjanya bagaimana Ketakutan takwif Dari asyayatin as Syaitin bisa dalam bentuk Jin maupun manusia menakut nakuti Kita Sehingga kita kemudian goyah Tidak kokoh Untuk mantap Ini anak saya harus seperti ini Ini yang menjadikan akhirnya Cara berpikir kita Menjadi ya Tidak benar ya. jadi bukan masalah ijazahnya tetapi permasalahan itu ya. proses untuk mendapatkan ijazahnya Adakah di sana pelanggaran-pelanggaran Adakah di sana sesuatu yang bisa menyelisih syariat itu yang perlu diperhatikan ya. kalau memang bisa didapat dengan tanpa harus melanggar syariat ya. didapat silahkan Ya. Untuk mendapatkan ijazah Bolehkah seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah Menyekolahkan anak-anak kita pada sekolah-sekolah formal Atau sekolah-sekolah hisbiah lainnya Ya tidak boleh ya. Kalau kita sendiri tidak mau Ta'lim kepada orang yang manhajnya Bukan salafi Kenapa anak kita dibolehkan Memangnya yang ingin masuk surga Cuma kita saja Anak kita tidak Jangan membuat standar ganda Kita sendiri Melarang diri kita untuk ngaji Dengan orang-orang seperti itu Sementara anak kita dititipkan Di sekolah-sekolah hezbiah Yang para pendidiknya Juga bukan salafi Nadina dari siapa kalian mengambil agama itu kan begitu pertanyaan tadi seperti saya ibaratkan kita sendiri menahan diri untuk tidak hadir di Taklim-talim -ta yang para pengajarnya bukan seorang salafi tapi sementara anak kita dibolehkan Taklim Dengan bahasa lain, sekolah. Kan begitu? Sekolah itu taklim bukan sih? Taklim. Ada sebagian ikhwan yang mempunyai pemahaman bahwa tidak ada hubungan antara sekolah dengan manhaj. Ya. Kalau sekolah tidak punya manhaj, lelantas bagaimana? Ya. Justru sekolah itu harus memiliki manhaj. Ada yang manhaj di atas al-haq, pendidikan yang dikelola, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh salafunas soleh. Ada yang manhaj itu di atas manhaj yang batir. Yang tidak di, ya, dibimbingkan oleh, atau diarahkan oleh salafunas soleh. Allahu a'lam Bagaimana menyikapi perbedaan antara Suami yang baru belajar Masih awam dan istri Yang berbeda pandangan yes. Istrinya Salafi Dalam mendidik anak Misal suami ingin anak di sekolah umum Sedang istri ingin anak masuk pondok Ini banyak terjadi Yang seperti ini Yang ya, nasihatkan Kepada suaminya Ajak suaminya ya, Misalnya untuk Diberi nasihat ya, Diberi masukan ya, Dengan pertimbangan-pertimbangan Dengan arahan-arahan Dan diingatkan Tujuan untuk menyekolakan anak itu apa ya, Mengajarkan pendidikan ya, Mengajari anak Mendidik anak Itu tujuannya apa Maka dikomunikasikan kepada sang suami Diajak Taklim suaminya ya. Untuk bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan Tentang tujuan mendidik anak tersebut ya. Sebab Kalau cara berpikirnya Anak dimasukkan ke lembaga pendidikan Dalam rangka untuk nanti bisa kerja Nah, ini berarti cara pandangnya masih terkena syahwat yang tadi, ya, keduniaan itu tadi. Ya. Maka harus di diruntuhkan cara berpikir ini. Ya. Melalui apa? Melalui dialog, melalui nasehat, sehingga kemudian bisa tumbuh pemahaman yang benar. Bagaimana upaya memajukan SDM Tenaga pengajar kondok yang rata-rata rata Tidak memiliki keahlian khusus Dalam mengajar ya, Mengajar karena Memang tidak ada tenaga ya. Untuk memajukan SDM Tenaga pengajar kondok, ya Dibuat Pelatihan-pelatihan ya. Ya, supaya metode didaktik ya, cara mengajar cara misalnya memanage kelas ya, cara memanaj uh, apa tempat Taklim dalam pengertian kan kadang-kadang mungkin pendidikan anak ya, masih kecil-kecil anak satu ribut anak satu ini bagaimana memanage kelas supaya bisa baik dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengajarkan mata-mata pelajaran. Ya, tentang akidah, tentang ibadah, dan seterusnya. Sehingga baik ya, kurikulumnya diatur, ditata. Semua itu tentu harus ada ilmunya. Dan pelatihan-pelatihan ya untuk ke arah sana, ini terus dilakukan. Pelatihan-pelatihan untuk apa pengajar-pengajar pondok, tahfid, ya. Ini terus ya Seperti misalnya dari uh, Mahat Salafi Jember Santri-santrinya Ustaz Lukman Mbak Abduh Hafizullahullah Ta'ala lakukan pelatihan-pelatihan di beberapa tempat Itu diantaranya dalam rangka untuk Memenuhi ya, Memajukan SDM yang ada ya. Mengajari Anak-anak, mengajari Calon-calon pengajar ini sehingga betul-betul bisa menangani ya permasalahan-permasalahan ketika mengajar Jadi harus dibuat ya rencana-rencana secara periodik untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi tenaga-tenaga pengajar. sehingga dengan demikian ya upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM itu bisa terlaksana. Wallahu a'lam biswa. Bagaimana kiat menjadi pendidik pengajar yang ideal yang sukses dalam mendidik siswa salafiyin? Ya, banyak sekali. Di antara unsur-unsur atau faktor-faktor di antaranya dia harus ikhlas. Ya, secara kepribadian, secara mental, secara sikap, ya. Seorang pengajar Harus ikhlas di dalam mengajar Mengajar Bukan dalam rangka Untuk berkalkulasi ya, Sekian mata jam Pelajaran berarti Nanti akhir bulan kalkulasi Sekian rupiah Kan itu Yang sekarang oh, Saya kan sudah dapat sertifikasi Minimal dalam sepekan Harus 20 mata jam 20 mata jam Pelajaran 20 jam mata pelajaran ya. Karena saya sudah memiliki Sertifikasi ya. Nah, sertifikasinya saja Gajinya 3 jutaan oh, Sudah kalkulasi semua Kalau ini semua yang diharapkan ya, Tidak akan mendatangkan keberkahan ya. Mendidik anak bukan semata-mata Anak itu hafal Tahu Ya. memiliki pengetahuan ini dan itu tidak ya. tetapi ketika kita mendidik anak juga kita harapkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ilmu yang didapat oleh si anak ilmu yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan keberkahan itu menjadikan ilmu itu menjadikan si anak Menjadi anak yang baik Anak yang soleh Anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya Anak yang berbakti kepada Kedua orang tuanya Anak yang menyejukkan pandangan Hati orang tuanya Menjejukkan hati orang tuanya Menjedapkan pandangan orang tuanya Dengan keberkahan ilmu Yang ada pada dirinya. Itu diawali dari Keikhlasan seorang pendidik Di dalam mengajarkan ya, Mengajarkan Pelajaran-pelajaran ya, Ilmu yang Ada pada dirinya ya. Seorang pendidik juga harus tawadu oh, Anaknya ya, Santrinya berhasil Tidak kemudian aku kok Tapi semata-mata, bi'aunillah semuanya karna Allah, pertolongan Allah Adapun, saya cuma Hanya bisa Berusaha Tapi semuanya adalah Atas kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas fadilah Keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Semua keberhasilan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak atas dasar Karena kepiawaian dirinya, kemahiran Dirinya, kemampuan dirinya Mengajar tidak, tidak seperti itu Seorang pendidik juga harus mahir Menguasai ilmu yang diajarkan Dan banyak lagi ya apa Hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang pengajar atau pendidik Tidak Apakah nasihat ustaz kepada ikhwan Salafin yang masih menyekolahkan putra-putrinya ke SDIT SDIT yang dikelola harakah-harakah hizbiyah, tarik semua. tarik semua. Ingat antum mas'ulun amama Allah. Antum akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian sesal di kemudian hari. Menyesal di kemudian hari. Ya tapi kan mereka diajari agama. Agama yang seperti apa? Seorang Hizbi mengajarkan agama. Agama yang seperti apa? Hizbi mengajarkan agama nanti diajari demo Wah ini mumpung kenaikan harga BBM Ayo demo Ada yang seperti itu Kalau di Solo ada Dikerahkan santri untuk demo Gabung dengan anak buahnya Abu Bakar Ba'asir Untuk pesantren Hizbi Apa mau seperti itu? Walaupun dengan kata-kata Pondok -kata, pesantren modern ya. Ya. Jadi Tapi diajarkan agama di sana Ya agama seperti apa ya. Kalau seorang hizbi Mengajarkan agama, agama seperti apa Ya Apa yang seharusnya dilakukan pengajar pondok Jika ada santri yang mempunyai sifat-sifat yang kurang bisa dikendalikan Dan cenderung tidak mau diam jika sedang belajar Sehingga mengganggu santri-santri lain Anak hiperaktif atau autis Kalau memang hiperaktif ya harus segera ditangani oleh ahlinya Autis juga demikian Karena hiperaktif, autis termasuk anak yang berkebutuhan khusus Harus ditangani oleh ahlinya. Sama seperti ketika anak sakit DB. Kan begitu? Apa terus diserahkan ke Ustadznya? Ya bukan. Serahkan ke ahlinya. Untuk diobati. Karena kalau sudah hiperaktif sudah autis. Ini sudah berkebutuhan khusus. Santri yang lidahnya cadel ya. Dengan sangat sehingga membaca huruf hijaiyah Banyak yang salah Apa nasihat ustad bagi pengajar yang menangani anak tersebut Kadang kesabaran juga sangat teruji dengan cadelnya tersebut Karena harus sering mengulang-ulang pelajaran Ya sabar ya. Cadel itu juga kalau pada taraf tertentu Kalau sedini mungkin kita mengetahui penyebabnya Itu bisa dilatih untuk kemudian tidak cadel. Ya. Bisa mengucapkan roh. Ya. Yang tadinya lo loh, loh. Nah. Tapi pada taraf-taraf tertentu. ya Dengan pelatihan-pelatihan. Ada ilmunya ini. Allah alam saya tidak menguasai. Tapi ada ilmunya. Sehingga anak kemudian bisa mengucapkan huruf roh. Bisa. Bi'idnillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah Saya sudah menemukan ada beberapa anak ya, Di usia TK Yang sedini mungkin kita tahu Penyebabnya Kemudian kita panggilkan ahlinya Tolong ini dilatih Pelatihnya cuman memberikan pelatihan Ini nanti ucapkan ini, ucapkan ini Di rumah sering dilatih ini Sudah, setelah itu terus dilatih Bisa Ketika usia, naik usia satu tahun Kemudian sudah bisa mengucapkan Huruf RO ya. Tidak cadel lagi ya Jadi kalau disuruh beli nasi goreng Sudah bisa mengucapkan Beli nasi goreng Tidak beli nasi goyeng nah. Ada pelatihannya Insyaallah Dengan izin Allah Bisa disembuhkan Kalau uh, Cadelnya itu tidak terlalu Parah Ia usad, e, di masa yang penuh fitnah Sekarang ini, termasuk dalam dunia pendidikan Kita sebagai orang tua Yang ingin sekali memperhatikan pendidikan Anak kita, agar menjadi Anak soleh-soleha Pendidikan sekarang, untuk anak kita ke tempat lain, seperti di luar negeri Mau ke Arab, sangat sulit Dengan persyaratan birokrasinya Mau ke negeri Yaman, sekarang hampir sulit Karena fitnah yang melanda seluruh markis-markis Yaman, lantas bagaimana Kelanjutan anak kita, jika ingin Keluar untuk menuntut ilmu Kepada ulama Bersabar dulu ya. Insyaallah fitnah Akan segera berakhir Kita bersabar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak berdoa ya. Banyak berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang bermanfaat Oh ya. ya ilmu yang bermanfaat terus kita memohon sehingga kemudian kita bisa belajar kepada para ulama yang betul-betul iltizam kepada manhat yang benar Hada yang memakai paham Bahwa santri yang harus sabar terhadap pengajarnya Padahal usia santri Masih di bawah 12 tahun Benarkah demikian? Apakah bukan pengajar Yang sabar terhadap santrinya Semuanya harus dididik untuk bersabar Baik pengajar maupun santri ya, Dirinya harus sabar Pengajar harus sabar Ketika mengajari Anak-anak, melatih mereka Membimbing mereka, mengarahkan mereka Demikian juga santri ditanamkan kesabaran Karena diantara pendidikan yang diajarkan atau ditanamkan kepada para santri Diantaranya adalah kesabaran itu ya. Dalam pendidikan akhlak misalnya Santri ditanamkan untuk senantiasa bisa bersabar ya. Karena kesabaran itu bukan hanya nanti dalam dunia pendidikan saja Ketika santri sudah lepas dari mahat, dari pondok Kesabaran itu akan terus Kalau dia sudah terlatih untuk senantiasa sabar, sabar, sabar ya, Maka kesabaran itu akan berguna di dalam kehidupan dia selanjutnya Ketika dia berumah tangga, kesabaran harus ada Ketika dia nanti santri ini memiliki keturunan Kesabaran itu tetap digunakan Ketika dia bertetangga, bermasyarakat Kesabaran itu pun tetap harus Dia amalkan ya. Sabar adalah amaliyah kalbiyah Amal yang hati ya. Amal yang terkait dengan masalah hati ya. Dalam setiap aspek kehidupan Kesabaran itu diperlukan Maka baik pengajar maupun santri ya Pengajar dia harus sabar ya. Mengatur, membimbing para santrinya Para santri juga ditanamkan kesabaran ya. Karena nilai kesabaran itu adalah nilai yang harus ada pada diri setiap muslim. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ini masih ada sisa pertanyaan dilanjutkan nanti. <tuh> Baik mungkin sampai di sini dulu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik sallallahu ala